Oke pemirsa, sekarang sudah ada bersama kita salah satu da'i muda yang tadi sama-sama kita lihat juga hmm. seperti apa ceritanya Ustadz Evi Effendi. Assalamualaikum Ustadz oh, Evi. Assalamualaikum, selamat Ustadz. pagi Ustadz. Hmm. <laughs> Kalau saya bisa ngambil kuotnya Ustadz Evi ya, sebagai anak-anak muda yang uh -uh. suka nonton uh, ceramahnya Ustadz hmm. di Youtube, itu ada kuot. Semua akan cie-cie pada waktunya Ini kayaknya juga terinspirasi dari kehidupan Ustafi yang kalau kita bilang nih Disimpulkan berbanding terbalik yang terjadi saat ini Benar gak sih kayak gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay. e, Jangan lupa bahagia bersama kehidupan Hari ini dan sebelumnya Bahwa life is never flat Hidup tidak pernah lurus Saya pun punya masa lalu dan enggak ada yang stereo dari dosa, makanya jangan merasa bersih tapi harus belajar bersih merasa. Jangan merasa pintar tapi harus belajar pintar merasa. Jangan merasa benar tapi harus belajar benar merasa biar arif dan bijaksana. Saya punya masa lalu yang kalau diungkap jangan tanya aku di masa lalu deh karena aku sudah tidak di sana lagi mm -hmm. dirmantan maafkan aku yang dulu. <laughs> Saya terinspirasi oleh sosok uh, Umar bin Khattab. Woo oh, punya masalahnya yang juara jahiliyahnya luar biasa anak sendiri pun dibunuh hidup-hidup ya mm -hmm. Ngeri lah. Terus Khalid bin Walid mm -hmm. kalau yang kekinian kemarin-kemarin tuh guru almarhum Uje. Mm -hmm. Jadi jangan cerca kegelapan deh. Lebih mm -hmm. baik jadi titik cahaya walaupun temaram tapi menerangi. Karena malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap. Seperti layaknya daun yang lepas dari pohon tidak pernah mencerca angin yang melepaskannya kata oh, katanya kalau Ustadz uh, beda gitu kok saya jadi tapi... jatuh cinta beda <laughs> ya <laughs> itu titiknya tapi uh, kapan Ustad saat uh, apa namanya hidup berbalik ya hmm. sampai akhirnya Ustad um, okay. merasa bahwa sepertinya ini berdakwah ini jadi panggilan hidupnya Ustad nih gitu sekali uh, money is not everything saya pernah jadi pengejar materi yang ngabisin waktu 24 jam untuk Harta, kedudukan mm -hmm. nggak masalah, ikhtiar perbuatan Tapi jadi jaminan ketenangan gak? Mm -hmm. uh, Subhanallah sampai Lalai dalam sholat Kurang peduli ke keluarga Karena skala prioritasnya adalah materi-materi dan materi Yang mengakibatkan multiplayer efek Dan efeknya itu jadi Resah, gelisah, gundah, gurana Melo, risau, so galau mm -hmm. Tapi tidak terjawab, bukan nggak punya uang Bukan nggak mm -hmm. punya kerjaan oh ada yang hilang nih Berarti krisis keseimbangan, seperti kenapa mobil harus dibalancing, disepuring, ada yang tidak seimbang. Kapan hmm. itu? Masa-masa e, itu tuh kapan? Alah hati ya, proses juga panjang perjalanannya, pencariannya. Sebenarnya dulu saya sempat masuk ke all community motor, mm -hmm. nyari ketenangan. Mm -hmm. Punten ya, dulu saya DKM, diskoti karaoke, masa Asia, wow. kalau sekarang dekat ke masjid. Dan puncaknya saya di penjara. Dengan kasus yang ringan tapi menjawab semua perjalanan saya. Makanya mm -hmm. jangan sombong, semua akan terakumulasi. Mm -hmm. Saya punya pesan ke anak-anak motor yang dulu saya pernah masuk di dalamnya. Bro, please... Jangan besar kepala orang Sunda bilang Tonggedehululah bising tasub helm ya, Tapi saya tidak tinggalkan mereka Aksesori saya masih pakai asosiris mm -hmm. Mereka, saya di beberapa komunitas Tapi sekarang frekuensinya yang dirubah mm -hmm. Merangkul, tidak memukul Mengilhami, tidak menghakimi Bahwa kita harus semua kembali Titik puncaknya di penjara, saya temukan diri saya 5-6 tahun yang lalu uh, 5-6 tahun yang lalu lah Kurang mm -hmm. lebih Jadi ada satu pertanyaan yang kemudian terjawab mau kemana sih, mm -hmm. lelah hati ya jadi tidakkah telah kau dapatkan semua e, pelajaran berharga di sepanjang e, mm -hmm. titian hidupmu jadi segala pernah, mm -hmm. tapi tidak menjadi jawaban untuk keresahan jiwa mm -hmm. di penjara saya dapat, paling enak di penjara itu sekolah termahal di dunia karena gampang masuk susah keluar, beda dengan ITB ya, susah masuk gampang keluar Tapi betul-betul kita disudutkan kepada satu ruang yang nggak ada oksigen lagi kecuali untuk menyatakan tiada ilah kecuali hmm. Allah. Dan hmm. paling nikmat di penjara itu, walaupun tidak ingin kembali ya, tuh berzikir dan berwirid sehingga kita mengenal diri kita. Saat hmm. itu sendiri menemukan dirinya atau ada uh, apa teman di sana yang ibu maja. mas ibu ibu yang kita kan cikal nih uh -huh. licik nakal ya. <laughs> Jadi selalu pengen tahu, selalu ingin di atas, egonya tingkat tinggi. Ibu orang tua mana yang tidak sayang ya Jadi ibu tuh gak banyak berkata-kata Karena saya merasa pinter waktu itu Selalu di debat Kayak pi terasanya mah pas kamu kena batunya Ternyata doa ibu didengar Saya kena kasus dan masuk penjara hmm. Tapi ibu adalah pengacara yang hebat malaikat tak bersayap Yang tidak pernah letih Mendoakan anaknya Sehingga saya jadi seperti ini Udah Ini pelajaran hidup sekolah termaha dan mamah keluarkan kamu. Jadi yang mendoakan saya masuk, mama yang membebaskan saya juga masuk. Nggak lama 3 bulan, 2 bulan di Polres, 1 bulan di rutan. Mm -hmm. Dan mama yang menyelesaikan semuanya. Jadi mama betul-betul mom you are my everything. Mama segalanya dan segalanya iya sama mama. Ya. <laughs> Jadi ridha Allah itu ada di ridha orang tua. Dari sana saya mendapat jawaban. Yang paling saya takutkan 3 hal, satu Allah Dua ibu, tiga anak yatim ya makanya kita nggak boleh yatim terhadap ilmu Karena pendusta agama yang tidak peduli yatim Maka saya merasa yatim Bahwa saya harus mendapatkan ridho Allah Dengan mencintai ibu selama ibu ada Dan saya doakan mama saya panjang umur ya Amin. Karena hembusan doanya menjadikan kita Jadi hebat dan seperti hebat Lalu dianggap hebat Tapi hmm. kita suka melupakan siapa yang mehebatkan. Akhirnya mama berharapnya cuma segini Mama doakan Evi jadi ustad Hmm. Namah tengah doakin Epi jadi presiden Kenapa ngadain Epi jadi presiden Ah nanti kamu kurus katanya Sudah jadi ustad aja biar o katanya Jadi kemana-mana dijamin sama Allah rizkinya Dan terasa mas Saya juga ada di CNN doang Nah itu ya. dia jadulnya juga Wah sulit kayak untuk jari nah. ya Nah tapi kalau ngomongin soal hijrah Kita sebut seperti itu e. ya Itu Semudah menyebutkannya gak sih Maksudnya kan ada banyak kalikunya, Ada hijrah. yang menolak gak sih Jangan hijrah kalau nggak kuat berat biar aku aja Aduh <laughs> Ini <laughs> dilan, dilan, nih, dilan. Ya, <laughs> dilan <nih. laughs> Ngajinya harus dijalanin Hijrah tuh mm, Menuntun dan menuntut konsekuensi Yang berat Saya tarik sejarahnya Nabi Yusuf Diceburin ke sumur sama saudara-saudaranya hmm. sendiri Karena berbeda Luar hmm. dari zona keumuman Ayub diuji dengan penyakit kulit Tidak sebentar 30 tahun Yunus dimakan ikan paus Ibrahim dimasukkan api Musa ditekan Fir'aun Tapi lihat, semua akan cie-cie pada waktunya Hijrah itu berat, menentukan niatnya Hijrahnya mau kemana nih? Karena Allah, karena oleh, oleh-karena atau karena oleh-oleh -ole. Jangan hijrahnya karena perempuan Oke, dapat perempuan Tapi Allahnya gak dapat Setelah perempuannya dapat, dia nggak istiqomah nggak stay on the track di hijrah Jadi hijrahnya harus karena Allah Bukti hijrah berat, tidak banyak yang kuat Karena salah niat Kalau niatnya kuat Kalau karena bisnis, dunia dia akan dapat mm -hmm. Yusi, hawi muratin karena perempuan dia akan menikahinya Tapi kalau karena Allah, dia akan dapat segalanya Maka lagi nyangkul, ketemu belut, ambil aja Saya gak nyangka ada di CNN mm -hmm. Karena saya niat hijrahnya karena Allah Ternyata hijrah berat Tapi ada yang lebih berat dari hijrah mbak Apa itu? Istiqomah hmm. Konsisten hmm. Kenapa istiqomah berat? Yang ringan itu istirahat Bukan istiqomah <laughs> Bisa <laughs> Iya ya Kena kan <laughs> Ini kayak hmm. persiraman rohani Di rumah ini kultumnya Tapi kita pas lagi Ini ya Lagi jam 8 pagi Biasanya <laughs> Jangan mendengar beduk nah, Langsung ini, buka sekarang ya Sekarang setelah hijrah Kemudian Sekarang kan uh, Ustadz ini kan Ya dikenal sebagai ustadz Bahkan hmm. diminta uh, untuk berceramah, sure. Memberikan nasihat Begitu Ini kan proses dari hijrah sampai punya ilmu sampai akhirnya kemudian orang menyadari bahwa hmm. ini bisa nih menjadi ustadz gitu. Saya, Itu gimana ceritanya? Saya tidak pernah berbasic pesantren, nggak pernah hmm. beres kuliah, nggak pernah jelas sekolah hampir nggak tamat hmm. karena keadaan ya. Tapi kemudian ada frekuensi yang saya dapat seperti hari ini hmm. dari sebuah kata yang namanya kesungguhan. Hmm. Menjeda, wajeda, bersungguh-sungguh pasti berhasil dan janji Allah berlaku. Inaladzina, subulana. Kalau engkau bersungguh-sungguh di jalanku, aku bukakan jalan-jalan. Hmm. Saya dapat gelar Ustad, saya nggak pernah minta. Cuman dulu mah dari orang keki, netizen, "Kemana Ustad? Wah, edan, saya ta gitu kan? Hmm. Hmm. Kelo, bahwa lama maksiat, air nama salat." Sebetulnya awalnya dari cibiran, mm -hmm. cuman saya aminkan saja. Ternyata jadi sebuah frekuensi yang positif dan berpihak, mm -hmm. didukung sama doa orang tua dan semuanya itu muncul istilah semua akan cec pada waktunya. Maka kalau diuji sabar aja, mm -hmm. karena ijra ini mengandung kayak konsekuensi yang penting totalitas. Yeah. Mm -hmm. Nah saya ada pun nyari ilmunya one day one ayat, sering dengerin saya jadi youtuber dari para ustadz, mm -hmm. jadi autodidak step by step slowly but sure sehingga siapa Ustad yang paling sering ditonton atau belajar saya nggak pernah tebang pilih ya jadi melihat apa yang dibicarakan nggak lihat siapa yang bicaranya dari ilmu itu bisa muncul dari apa yang kita lihat kita hmm. dengar dari siapapun itu luar biasa jadi e, berkah aja hmm. tapi yang lagi sekarang e, saya gurui ya dari kearifan dia menyampaikan itu Abdul Somad Adi hmm. Hidayat ya. Masuk Ustadz Hanan juga banyak Kalau prinsipnya saya memang gak ada guru, gak ada murid mm. Sahabat, karena Rasul aja nggak pernah memanggil Para sahabatnya dengan kalimat muridku, terbayang murid, murid. nggak mm. sahabatnya guru kayak film kungfu ya? <laughs> Sudah, kita sama rata dalam ilmu mm. tetap harus mencari mm. sampai kapan, bu. sampai mm. kita mau wafat harus mencari. Betul, termasuk juga mempertahankan gaya yang gaul ini mm. untuk mendekati anak-anak ah. muda Adi, atau gimana karyat, sih? Apa lagi ceramah pakai jaket kulit? Gitu. Iya, topinya ah, tuh bukan iya. topi kopiah, peci mm. gitu kan? Nggak uh, boleh stag karena itu kan budaya. Kata mm. Nabi, wa antum alamun bi umur dunyakum. Saya tidak terjebak dengan gamis. Saya harus menyelesaikan dengan postur saya yang pendek. Kalau pakai gamis kan kayak Kasian anak gamisnya. pendek <laughs> pakai daster gitu ya. Jadi jangan tidak nyaman ke sayangnya. Tetap harus just the way you are ya. Hmm. Nyamannya di mana yang penting kita nggak mengganggu syariah, bersih hmm. dari najis, tidak mengganggu pemandangan yang lain hmm. jadi asik-asik aja, tuh kalau saya lihat di background tuh lagi di Palestina kemarin hmm. stylenya hmm. gitu aja, nggak, nggak bakalan ketukar <laughs> ya. <laughs> <laughs> ya maksud epi yang mana gitu ya, yang itulah ya jadi, pokoknya jadi e, fleksibel lah, fleksibel, hmm. jadi anak-anak juga nggak segerin kita datengin hmm. karena ada pengalaman teman saya Ngedulin pakaian yang didatengin jadi riskan duluan hmm. Kalau segini mah, yo man, yo beriman, uyah, urusan hidayah Jadi anak-anak seneng dengan hmm. keluh mereka yeah. Saya bawa makanan Saya punya watch-watch ringan tentang dakwah Jadi dakwah itu merangkul bukan membukul hmm -hmm. Mengilhami bukan menghakimi Mengajak bukan mengejek Mencintai bukan membenci Menyayangi bukan menyaingi hmm. Jadi kita harus larut Mm -hmm. Datang ke objek dakwah kita Saya masuknya ke tempat prostitusi mm -hmm. Saya masuknya ke tempat tempat hiburan Kalau ke Bali kemarin saya datang Tempat-tempat hiburan Saya bicara ngobrol seperti ini nggak harus tergesa-gesa yeah, yeah. Yang paling dominan saya ceritakan ke objek dakwah saya Satu, tentang orang tua mm -hmm. Dua, tentang kematian Itu hal yang disepakati oleh semua orang Ya, dan langsung mudah untuk terima gitu ya Apalagi dengan penyampaian Sekarang 1 juta ngansal. anak Bandung di statistik nah, saya udah Kembali ke Cina, Alhamdulillah mas Alhamdulillah mudah-mudahan seperti itu ya diteruskan Ustaz Evi mudah-mudahan selalu istiqomah Termasuk amin. juga untuk mereka yang mendengarkan dakwah dawa ya Dari para da muda ini amin, amin. Terima kasih Ustaz Gapleh, Siap, Gaut, tapi Soleh, oh, Evi, Effendi Mas Prabu terima kasih saya diundang sih. Terima kasih, hmm, terima terima juga. kasih. Juga. Selalu menginspirasi terus ya untuk umat Karena sekarang umat kita lagi butuh banyak inspirasi nih ya Betul. Apalagi untuk menguatkan bahwa Islam itu agama Tadi Ustaz juga sampaikan kan agama penuh cinta, ya. kasih sayang, begitu bahkan tidak menghakimi, tetapi me menyayangi, mengirami, begitu gitu. ya. S tidak memukul tapi merangkul, <laughs> jadi pelapor <laughs> tapi harus jadi pelapor. Nah, oh, saya pikir jadi nah, nah, pelapor juga ya. Jangan ketahuan aduh, <laughs> Aduh, <ya. laughs> udah, udah, udah, <laughs> udah. Ya, udah, jar, udah. Jar. Nanti ada informasi penuh inspirasi juga di Good Morning di Jambi. Ada satu toko yang memilih untuk tidak memanfaatkan momen buka puasa untuk menarik untung berlimpah pemiliknya justru menjual makanan ya dengan harga Sangat murah, bahkan gratis Oke, okay, sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap bersama kami